Doa bangun tidur. Allah. Uh. Oh iya, ketika kita bangun tidur, kita juga harus berdoa. Hah? Berdoa lagi? Iya, Pus. Doa bangun tidur adalah seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusur sebentar ya Pus aku mau salat subuh dulu aku ikut ya ayo ayo kita ulangi lagi doa bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana bangdama amatana wa ilaihin nusur